Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa Indosiar di mana pun Anda berada dan Ibu-ibu yang hadir di studio, Bapak-bapaknya juga. Kita ketemu lagi pagi hari ini tentunya di sini di Mamah dan Aa. Berapi. Bersama. Kulit Atasi kulit kering, flek hitam dan kerutan. pemirsa buat anda yang di rumah pagi hari ini anda bisa menghubungi 569 untuk yang di Jakarta atau yang di luar Jakarta bisa telepon di 569 76809. di depannya pakai 021 untuk yang ingin cerat melalui telepon atau yang ingin cerat melalui Skype silahkan di add saja ini kami di mama Iya apa kabar ibu-ibu? Sehat semua bu, alhamdulillah. Udah kencang ya, udah pada makan ya? Udah. Belum? Belum? Tapi kenyang luar biasa ibu-ibu ini, ya. belum makan tapi kenyang, ya. belum tidur tapi ngantuk, iya. Siapa yang udah berkeluarga di sini, Bu? wah banyak ya, setiap orang memang hidup itu sudah ada pasang-pasangannya, sudah ada jodohnya masing-masing kita juga pasti mengidamkan atau menginginkan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh untuk kita sendiri maupun untuk anak-anak kita namun yang harus kita pahami adalah jodoh, rezeki maut itu merupakan kehendak Allah SWT sehingga hanya Allah SWT yang menghendaki atau yang menentukan kedatangan jodoh kita semua kapan, di mana dan siapa nah untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama ikut di tausiah Mamah untuk tema kita pagi hari ini jodoh tak kunjung datang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi dhikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tubarudzulub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa syadu anna Muhammadar Rasulullah shoriful mau'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa maripatihi wa man tabi'ahum bi'sarin ila yaumidin. Jodoh tak kunjung datang. Sebagai manusia normal, keinginan untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan itu wajar. Pitrah dasar manusia. Namun ada orang yang memutuskan saya tidak akan menikah. Boleh jadi karena orang tuanya suami istri berantem mulu ayah ibunya. Boleh jadi dia punya teman ribut melulu. Boleh jadi dia pernah dilukai oleh seorang perempuan kalau dia laki-laki. Boleh jadi dia pernah dilukai oleh seorang laki-laki kalau dia seorang perempuan. Banyak penyebab yang menjadikan seseorang tidak punya pasangan. Seandainya orang tadi sudah maksimal berusaha diringi dengan doa. Mohon kepada Allah yang terbaik. Ternyata jodoh tidak juga kunjung datang. Anda jangan berkecil hati. Caranya bagaimana menghadapinya? Jangan dengerin kata orang. Orang suka nanya teman kuliah, teman kerja. Kapan kamu menikah? Si Anu anaknya udah tiga. Kapan dapat undangan? Masalah. Siapapun seorang yang normal. Apalagi dia seorang perempuan. Pasti mendengar kata-kata ini akan tidak enak. Betul atau betul? Oh. Tidak nyaman. Hindari oleh kita kalimat-kalimat seperti ini. Kepada orang yang belum menikah. Jangan Anda bertanya seperti ini. Itu melukai perasaan mereka. Anda berpikir kalau Anda ada di pihak mereka. Apa yang akan terjadi? Hindari ya. Jangan sama orang yang belum menikah nanya. Kapan kamu menikah? Kapan dapat undangan? Itu melukai perasaan mereka. Sekarang. Bagi orang yang belum mendapatkan jodoh. Seandainya namanya orang kan tidak sama. Seandainya di pihak keluarga orang tua. Teman, ngomong mungkin menyakitkan. Jangan mikirin omongan orang. Jangan mikirin yang tidak dalam milik kita. Mikirin yang milik kita. Saya masih muda. Masih gagah. Masih kuat. Manfaatkan masa muda kita untuk belajar. Biarin. Memang belum dapat jodoh. Jangan berharap matahari terbit masih jam 2 malam. Saya sangat-sangat tidak setuju. Kalau ada orang yang bilang si Anu terlambat menikah. Bukan terlambat menikah. Memang belum ditakdirkan untuk menikah. Jadi caranya manfaatkan waktu yang ada buat belajar. Boleh jadi orang sudah merasa bahagia dengan suami, dengan anak-anaknya. Manfaatkan buat belajar Belajar apa saja Belajar masak misalnya Belajar kursus menjahit Merias penganten Ngaji nyari ilmu agama Kenapa berpikirnya positif Pakai otak yang normal yang di atas. Kalau sudah menikah Karena punya suami punya anak Jarang waktu senggang Gak bisa belajar mengpeng masih sendiri Belajar Dedikasikan diri kita Hanya untuk menyembah kepada Allah Boleh jadi karena orang-orang Banyak berleha-leha Bawa anaknya ke mall Bawa jalan-jalan Karna Anda sendiri banyak ibadah kepada Allah perbanyak ibadah kepada Allah <tik> <tik> <tik> Jangan takut Allah bersama dengan kita Allah menyertai kita Orang komentar apapun jangan dipikirin Kemudian bagaimana caranya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 Jangan Anda mengira begitu masuk pernikahan. Mereka senang dan bahagia. Sukuri, ada. Saya ambil hikmahnya. Boleh jadi gezegd. saya belum dapat jodoh. Biar tidak saya menderita seperti teman saya. Yang sudah menikah tapi suaminya melukai perasaan istrinya. Dan seterusnya berpikirnya ke situ. Kemudian kita berpikir. Alhamdulillah. Saya punya waktu yang luang. Alhamdulillah, saya punya otak yang cerdas. Saya bisa melihat sekeliling saya, cari ilmu keliling dunia walobisin. Huwaidi jalaku aldo dalulan pamsupi manaki biha wa kulumir rizkihi wa ilahin nusur. Dialah Allah. Yang menciptakan bumi dhalulan yang mudah dijelajahi. Jelajahi suruh alam dunia. Cari ilmunya, cari pelajarannya, cari rezekinya, makan sebagainya. Kalian kembali kepada Allah. Itu perintah Allah. Jangan sia-siakan kesempatan kita. Bersyukur dengan imat yang Allah berikan kepada kita. Yang Anda jangan lupa. Kita masing-masing manusia punya keistimewaan. Tida ada manusia yang sempurna. Punya kelebihan, punya kekurangan. Al-insal nan Kita punya kelebihan. Punya keistimewaan. Keistimewaan kita digali. Pupuk, pupuk, pupuk. Sehingga dengan keistimewaan yang dimiliki oleh kita. Berkembang jadi orang yang istimewa. Yang Anda jangan lupa. Allah menciptakan manusia. Ada tujuan. Buat apa? Wa ma hulaktul wal insa illa budun Ibadah yang banyak kepada Allah banyak zikir. Walla dina amanu wa tatma'innu qulubuhum Ala bi dzikrillah tatma'innul Orang yang beriman kepada Allah hatinya tenang dan tenteram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang dan tenteram. Sekali lagi sama, sama kepada kita semua. Jangan nanya kepada orang yang belum menikah, kapan kamu menikah? Kapan dapat undangan? Itu melukai perasaan mereka. Dan kepada anda yang belum menikah. Jangan dipikirin. Allah pasti memberikan hikmah. di balik semua yang ada dalam diri kita. Insya Allah. Semuanya akan berakhir dengan baik. Amin. Ya. Pemirsa itu dia Tasya mau untuk nama kita di pagi hari ini tentang jodoh tak kunjung datang sekali lagi saya ingatkan. Anda yang di rumah yang ingin curhat melalui telepon bisa menghubungi 56976809 atau yang e, ingin curhat melalui Skype silakan DM saja ID kami di mamah.beraksi. Sekarang kita harus break sebentar nanti kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A. Beraksi. Bersama. Kulitin. Kulitin. Kulitin. Atasi kulit kering, flek hitam dan kerutan. We'll mm -hmm.